Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Laul mulku wallahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu taala, puji syukur kepada Allah yang pada malam ini kita bisa ngumpul bareng lagi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 Kalau yang lain Allah gak rela disandingin namanya dengan nama Allah. Sampai kita aja bilang dan aja Allah gak rela. Gak ada yang tahu isi hati saya kecuali Allah dan saya itu Allah gak suka. Kalimat dan aja Allah gak, gak suka. Karena lebih tepatnya bukan Allah dan saya. Allah kemudian saya. Jadi kita tahu karena Allah yang ngasih tahu. tahu. Padahal isi hati kita sendiri. Jadi gak sembarangan orang boleh menyematkan namanya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 Semua nabi itu kalau posting pasti nggak mention nabi itu, bahkan jadi hashtag para ambiat tuh, nabi terakhir, nabi terakhir, nabi terakhir kan, jadi nabi terakhir tuh kayak hashtag dari nabi muh dari nabi Adam lebih ramai lagi sejak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tuh hashtag itu dipakai terus, dan Allah selalu mengatakan musadikon yang membenarkan nabi-nabi sebelumnya, jadi rasa-rasanya enggak ada yang lebih layak kita pelajari tentang kehidupannya, kita teladani akhlak dan karakternya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak terlalu kagum sama Nabi itu karena emang kita enggak kenal kali. Kalau kita kenal pasti kita akan kagum banget. Saking kagumnya kita sama Nabi, kayaknya kalau disebut nama Nabi itu kayak disebut nama pacar gitu. Eh saya gak tahu ya gimana rasanya, maaf ya. Saya taunya nama istri. <tuk> itu kalau disebut nama Nabi itu rasanya tuh kayak gimana gitu. Kita tuh kayak jadi orang yang eh, apa eh, baper sendiri, terus jadi senyum-senyum sendiri. Saking istimewanya Rasulullah SAW. Malaikat aja udah seneng banget lah sama Nabi. udah Seandainya malaikat gak ada kerjaan tugas yang lain, pengennya tuh barengan sama Nabi.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 Aku semalam mimpi, mimpi apa ya Rasulullah, aku melihat surga, Masya Allah, Masya Allah, aku melihat istan, istanamu wahai Umar. Beneran ya Rasulullah, beneran, Alhamdulillah ya Allah, terus gimana ya Rasulullah, udah segitu aja. Nabi gak mau ngejelasin coba, saking menjaga perasaan, Umar kan cuma mimpi doang. Saking menjaga perasaan Umar, Nabi gak mau ngejelasin, udah segitu aja kata Nabi.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 بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثة فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه, <تصفيق> وأصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنه واصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۚ فِي جنات عَائِمٍ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ صُلَّتٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ صُلَّتٌ مِنَ الْآخِرِينَ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 Yang namanya gak berkah pasti gak halal atau syub, syub, syubahat. Kita pada akhirnya tahu ternyata pekerjaan kita ini gak berkah. Bisa syubahat, ragu-ragu, bisa jelas haram. Gak boleh. Cuman udah terlanjur enak dengan pekerjaan itu. Kita udah lama di situ penghasilan kita udah banyak. Kan gak gampang mengambil keputusan kayak gitu. Tapi kalau kita berani dengan membawa nama Allah, saya melakukan ini karena Allah laka Robbi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 faz kuruni azkurkum intinya seperti itu eh fazillah yahfazka ana inda zanni abdi bi jadi teman-teman yang dirahmati Allah ini salah satu ayat motivasi buat kita berani mengambil keputusan besar dalam hidup kita nah insyaallah nanti setelah salat isya ini saya akan ngatlip sedikit Insyaallah teman-teman bulan April saya akan ke kamp pengungsi Suriah eh, di perbatasan Turki dan Suriah dan nanti kalau ada eh, izin mungkin juga akan coba masuk ke perbatasan ngelihat beberapa pengungsi yang unregistered artinya kamp pengungsi yang belum terregister kepada kepada pemerintahan Turki artinya mereka nggak dapat bantuan dari pemerintahan Turki saya insyaallah akhir April bakalan kesana dan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 Supaya kita mau membantu mereka Jadi Allah gak memanggil kita dalam bentuk ayat Tapi tangisan anak-anak di Gota Tangisan anak-anak di Surya Tangisan anak-anak di Rohinya Di Palestina Itu adalah panggilan Allah dengan dalam bentuk nada deringnya Tangisan mereka Allah telpon kita tuh Cuma nada deringnya Suara mereka, tangisan mereka Kita harus angkat telepon Allah Semampu kita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 lagi mau pulang ke Bandung dari luar kota nih. Terus dia pesan mobil rental dengan drivernya. Gak kenal dengan drivernya. Tiba-tiba driver itu datang. Terus penampilan drivernya kayak serem gitu. Si ceweknya gak kenal. Penampilan drivernya agak serem. Terus secara gayanya juga drivernya orangnya kayak ee, menakutkan gitu. Pasti si ceweknya juga gak akan.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 Ugal-ugalan kayak gimana, kalau dia misalnya marah sama uh, apa mobil lain di jalan kayak gimana. Enggak tenang, kenapa enggak tenang dia menyerahkan waktunya, hidupnya malam itu untuk di uh, apa jalan dari Pangandaran ke Bandung. Karena dia enggak kenal sama driver itu. Dia belum tahu driver itu kayak gimana orangnya. Beda kondisinya kalau misalnya dia rental mobil temennya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 Yang satu, yang harusnya gak usah tunggu 100 tahun. Sehari juga basi kan? Kalau keledai ditinggal beberapa hari mungkin masih bertahan nih. Lemah, mungkin lama-lama mati dan gak langsung jadi tulang. Tapi kalau roti, sehari juga udah basi. Hari ketiga udah keluar jamur. Lama-lama keluar ular dan habis gak ada sisa. Tapi yang harusnya sehari basi, masih anget. Yang, yang harusnya beberapa minggu baru menjadi tulang, malah sudah menjadi tulang belu belulang. Akhirnya...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 Bukan pakai aplikasi editan atau apa, tiba-tiba jadi hidup lagi dan keledai itu persis seperti ketika tadi Uzair tinggalkan sah sebelum beliau tidur. Di sinilah Uzair mengatakan a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sekarang saya mengerti Allah itu memang maha kuasa. atas apapun juga, bisa apa aja, enggak ada yang enggak bisa. Nah, tajrid iman. Kalau cara Nabi Uzair mentajrid iman dengan hal-hal yang kayak gini karena beliau imannya ajaib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 Struk gitu Ustadz, setengah tubuh saya tuh kayak gak bisa digerakin, terus panas dingin, terus jantung saya tuh detak kencang, darah saya tuh kayak berpacu luar, bi apa, e, e, berpacu luar biasa gitu, kayak naik darah tinggi gitu. Terus dia pikir astagfirullah, jangan-jangan saya meninggal, gak keren banget sih meninggalnya di kampung orang gitu. Dia takut, karena meninggalnya jauh dari keluar, keluarga yang gak dibalik papan, takut beberapa menit dia diem gitu terus e, bertahap ber, e, perlahan kemudian normal lagi normal lagi cuma dia kaget takut akhirnya dia pun lari ke apotik bawa dompet pergi ke apotik beli obat e, detensi terus beli obat kayak gitu di apotik setelah selesai itu dia pulang pesan e, apa taksi online gitu pakai apa pulsa dia yang ada di handphone pesan naik taksi online pulang lagi ke hotel di tengah jalan dia ingat dompet saya ternyata enggak ada cari-cari enggak -cari, ada enggak di ujung enggak ada terus nanya ke tukang taksi kamu bawa dompet saya enggak ya enggak mungkin dibawa gitu pokoknya enggak ada gitu ya enggak lucu terus <tuh> <tuh> ternyata komennya yang lucu terus dia nyari-nyari enggak -nyari, nemu dia bilang Pak boleh enggak saya balik lagi ke sana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 Seorang hamba Allah yang Allah pengen ngasih rezeki buat dia. Ini rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gak harus selalu bentuknya sedekah, hadiah. Bisa juga bentuknya yang profit. Keuntungan dari usaha-usaha kita yang gak nyangka ternyata keuntungannya lebih daripada yang kita pernah bayangin. Ini artinya teman-teman cerita-cerita kayak gini harusnya nambah yakin kita kalau kita ngambil keputusan besar. Sebesar apapun Allah lebih besar.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 dicancel kan sama kita. Nah, terus saja, jangan ada batasnya. Yakin sama Allah mah enggak ada batas. Kalau sabar kepada manusia ada batasnya, tapi sabar kepada Allah enggak ada batasnya. Sabar kepada manusia ada batasnya, tapi sabar ke Allah enggak ada batasnya. Maka mudah-mudahan kita terus husnuzan sama Allah, terus yakin sama Allah dan ngambil keputusan-keputusan hidup kita masing-masing punya hajat, punya masalah dan Allah akan menolong kita. Laa illaha Khair, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan ngerasa sendiri, jangan berputus asa, jangan khawatir, jangan sedih. Allah bersama kita.